Assalamualaikum. Tepatnya di edisi hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 di acara malam pergantian tahun acara menyambut tahun baru 2020 yang digelar di Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol Jakarta. Ribuan rasa terima kasih kepada seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini juga terima kasih kepada Ancol Project kemasan begitu indah, begitu sempurna karena malam hari ini juga ada MG Intertime yang sangat luar biasa dan didukung oleh audio yang sangat luar biasa yang suaranya benar-benar menggelegar karena malam hari ini ada MG Audio bareng bersama musisi-musisi handalnya Jawa Timur yang sering ada tonton di layar televisi anda lewat kaset VCD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persa nusantara tetap dipandeganin oleh salah satu kendang berkarismatik Sopo Maneh kalau Bukan Ki Ageng Selamat Betul jadi temanya malam hari ini ancol benar-benar bergoyang ancol benar-benar berdangdut ya karena penontonnya malam hari ini sangat luar biasa sekali kerja bareng dengan MG Intertime, juga MG Audio. Acara ini diabadikan oleh Mike Bro Shooting, luar biasa. Saya yakin anda semuanya sudah tidak sabar, menunggu kehadiran sederetan bintang-bintang artis yang anda tukup. Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Salam all artis, masih bersama. Go! Hvala.